InsyaAllah sampai ayat 82 ya Kita baca ya A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim وَقَانُونَ نَتَمَسَّنَّهُ إِلَّا أَيَّ مَنْ مَعْدُودَ قُلْ أَنْتَ حَفِظْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَيُخْلِفَنَّ اللَّهُ عَهْدَهُ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 dan ammalu sanihatulainka ashabul jannah um fiha khalidun wa mereka orang-orang yahudi itu berkata neraka tidak akan menyentuh kami illa ayyaman ma'dudah kecuali beberapa hari saja qul attaqatmu 'indallahi 'ahdan katakanlah apakah kalian telah mengambil perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala falayukhlifallahu 'ahda sehingga Allah tidak akan menyerahi perjanjiannya. Am takuluna ala Allahi ma la ta'lamun. Ataukah sesungguhnya kalian mengatakan kepada Allah. Sesuatu yang tidak kalian ketahui. Bala, Tidak begitu. Mankah sabasayi'atan. Siapa yang melakukan keburukan. Wahatat bihi khati'atuhu. Kemudian kesalahan-kesalahannya dosa-dosanya itu menyelimutinya memenuhinya mendominasinya paula ikhlas mereka itu sesungguhnya adalah penghuni neraka humpihah kalidun mereka kekal di dalamnya waddatin aminu amil salihati Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal sholaih Ula'ika ashabul jannah Mereka adalah penghuni sorga Humfiha khalidun Dan mereka kekal di dalamnya Hadirun <coughs> rahimahumullah Tiga ayat ini berbicara tentang apa yang menjadi pengakuan orang-orang Yahudi tentang surga dan tentang neraka ya. Bahwa Orang Yahudi meyakini atau menyebut bahwa Mereka itu tidak akan masuk ke dalam neraka Kecuali beberapa hari saja Kemudian di dalam ayat-ayat berikutnya Itu adalah sanggahan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa surga dan neraka tidak ditentukan oleh keinginan-keinginan mereka Tetapi ditentukan oleh parameter tertentu Yaitu parameter iman dan amal soleh Baik ya Jadi di ayat 80 ya Ini bercerita tentang angan-angan sesuatu yang apa, diakukan oleh orang-orang Yahudi karena itu judulnya adalah min amani al-Yahud annahum al-ansalah annahum lah yang kuthuna finnar illa aya memadudah di antara angan-angan orang Yahudi adalah mereka tidak tinggal di dalam neraka kecuali hari-hari yang terbatas kecuali beberapa hari yang terbatas ya hiyakul taala Allah subhanahu wa taala berfirman ikhbaran anil Yahudi ya. dengan menceritakan tentang orang Yahudi fima nakoluhu terkait dengan apa yang mereka kutip ya. wadaunghu li anfusihim dan apa yang telah mereka dakwahkan atau dakwahkan ya akukan ya, untuk dirinya sendiri min annahum lam lan tamassahumunna bahwa mereka itu tidak akan masuk ke dalam neraka illa ayyaman ma'dudah kecuali hari-hari yang terbatas. Sumayanjuna minha kemudian mereka akan selamat dari api neraka itu Para alaihim dalikah bikauli taala kemudian Allah subhanahuwataala menolak anggapan itu dengan firman-Nya: "Kul at-taqdum ingdallahi'ah ahdan katakanlah Muhammad, apakah kalian mengambil perjanjian dari Allah subhanahuwataala ayat dalik tentang itu? Pahin kana kuadwa ahdun jika sudah terjadi perjanjian." Bahwala yakhlifo ahda, tentu saja Allah tidak akan menyalahi janjinya. Walakin hada majroo walagana. Tetapi apa yang terjadi ini ya, tidak ada perjanjian dengan Allah itu. Walihada atah bi'am. Oleh karena itu maka ayat tadi itu kemudian uh, menjawab dengan kata kalimat am. Um alati bima'na bal ya. am itu artinya di dalam ayat ini adalah bal ya. ay bal takuluna ala Allah artinya ya. yang terjadi sungguhnya adalah kalian mengatakan kepada Allah mana ta'lamuna ta sesuatu yang tidak kalian ketahui minal kathibi wal iftirai alaihi dalam bentuk kebohongan dan mengada-ngada perkataan kepada Allah subhanahu wa ta'ala waqala al-ufiyan ibn abbas ya, diriwayatkan, ibn abbas mengatakan waqalu lan tamassanan nahru illa ayyaman ma'duda al-yahud qalu, al-yahudu qalu orang-orang yahudi itu mengatakan lan tamassanan nahru illa arba'ina layla neraka tidak akan menyentuh kami kecuali 40 malam Zadawiruhu Wahia muddatu ibadatihim Al-Ijla Yang lain mengatakan 40 hari itu adalah masa Ketika mereka menyembah Patung anak sapi ya. Hadirin rahimahkumullah Jadi Terang ya Bahwa Apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat ini Adalah pembicaraan Allah tentang apa yang pernah menjadi pengakuan orang-orang Yahudi Dan karena itu maka ayat ini terang adalah ayat yang turun di Madinah Karena berbicara tentang Yahudi Ahlul Kitab yang hidup di sekitar kota Madinah Mereka kemudian juga menirukan apa yang pernah dikatakan oleh leluhur mereka Jadi dari apa generasi ke generasi pengakuan seperti ini ini kemudian terus diulang-ulang ya bahwa mereka itu tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali beberapa hari saja. Ya ini yang tadi kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa jumlah hari di mana mereka akan masuk ke dalam neraka itu adalah 40 hari ya ketika berbicara tentang arba'ina lahilah malam ya berarti dengan harinya jadi 40 hari 40 malam gitu ya, genap nah, dan 40 hari ini adalah masa di mana mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri ketika Nabi Musa meninggalkan mereka selama direncanakan tadinya 30 hari kemudian dilengkapi oleh Allah subhanahuwataala sehingga dia harus bertemu dengan Allah itu selama 40 hari Nabi Musa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di bukit Sinai Nabi Musa meninggalkan mereka Bani Israel dan pada masa dimana Nabi Musa itu absen dari Bani Israel itu mereka kemudian ya membuat sebuah patung anak sapi yang terbuat dari perhiasan perhiasan yang mereka bawa dari Mesir ya Kemudian Samiri melihat sesuatu yang e, disebut bahwa ia adalah Jibril. E, kemudian tapaknya itu kemudian di apa e, usapkan ke patung anak sapi yang dibuatnya sehingga e, patung anak sapi itu berbunyi, ada bunyinya itulah yang kemudian menjadi fitnah besar sehingga Bani Israel percaya bahwa ia adalah Tuhan dan karena itu mereka kemudian menyembahnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi apa? menjadi dosa sangat besar ya. Dan karena itu maka ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah sebelumnya sudah kita bahas, mereka itu harus bertaubat dengan cara membunuh dirinya atau apa? E, membunuh e, apa? diri mereka bersama yang lain saling membunuh gitu. Nah, jadi dari apa dari pengalaman sejarah seperti itu itu membuat mereka kemudian sadar bahwa itu adalah satu dosa yang sangat besar yang membuat mereka akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka ya. Tetapi mereka kemudian menyangkal jika mereka akan masuk ke dalam neraka ya apa lebih banyak kita dari masa di mana mereka menyembah patung anak sapi itu ya. Karena itulah maka waqalu lan tamassana an-naru illa seolah-olah mereka akan mengatakan atau mereka mengatakan bahwa kami sadar kami telah melakukan satu dosa besar kemusyrikan dengan menyekutukan Allah Subhanahu dengan cara menyembah patung anak sapi itu tetapi itu terjadi hanya selama 40 hari maka kami akan masuk ke dalam neraka pun itu selama 40 hari tidak lebih dari itu gitu kan? nah ini Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala uh, menjawab, ya. Qul ataqattum 'inda Allahu ahdan fala yukhlifu Allahu ahda. Katakanlah, apakah memangnya kalian telah mengambil sumpah dari Allah sehingga Allah tidak akan menyalahi sumpahnya atau janjinya. Nah, ini membicarakan tentang, ya, apapun yang kita katakan, nah ya, ini memang harus punya dasar kita harus punya dasar jadi 40 hari itu ya mereka hanya akan masuk neraka selama 40 hari itu memang dasarnya dari mana gitu ya dasarnya dari mana Apakah memang orang-orang Yahudi itu telah apa e, mengambil perjanjian dari Allah itu dimana Allah menegaskan atau apa menyebutkan kepada mereka bahwa mereka tidak akan disiksa selama empat puluh hari itu ya kalau itu yang terjadi pasti memang Allah tidak akan menyalahi janjinya itu tetapi kan ini tidak terjadi gitu. Nah iqlatifillah karena itu maka satu hal yang penting yang harus kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah bahwa kita tidak bisa mengatakan apapun kecuali atas dasar ilmu dan karena itu maka dugaan-dugaan inna dhanna la yugnib minal haqqi syai'ah perasangka-perasangka itu tidak bisa menjadi rujukan ya apalagi atau khususnya terkait dengan persoalan tentang keyakinan, tentang aqidah ya. karena itu maka ketika seseorang mengatakan ya, sesuatu tanpa dasar ini sungguhnya adalah ya merupakan kebohongan, ya merupakan kebohongan. Itu pula yang kemudian mengharuskan kita tidak gampang ya memberikan satu jawaban tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Gitu, ini kan ada kecenderungan, ya ada kecenderungan guru, dosen, ustadz itu sama punya potensi besar. Untuk mengatakan sesuatu yang tidak tahu, itu kenapa? Karena ada kecenderungan, loh, ada kecenderungan gengsi, malu, gitu kan, atau khawatir harga dirinya itu jatuh ketika mohon maaf, ini harus kita cari dulu, gitu. ada kecenderungan itu. Tapi sungguhnya itu ketika kita jujur tetapi kita sampaikan dengan cara-cara yang elegan itu semuanya tidak melah, tidak menurunkan harga diri. Tapi justru membuat orang tahu gitu kan, bahwa tidak setiap orang tahu tentang segala hal gitu. Kan. Karena itu wa fauqakul dhi'i min 'alim. Setiap di atas orang yang punya ilmu ada yang lebih berilmu ya. Kejujuran itu justru membuat ya orang menganggap atau melihat bahwa dia punya kredibilitas gitu. saya punya pengalaman menarik sekali gitu. dan ini pengalaman yang tidak akan uh, mungkin tidak terlupakannya jadi ketika menyampaikan tentang uh, apa, atau ketika bertanya ditanya tentang makanan-makanan uh, yang mengandung kadar alkohol yang bertanya itu adalah pejabat nuklir di PBB gitu, ya tahu persis tentang apa tentang unsur-unsur kimiawi itu, gitu. dia nanya tentang apa tape gitu, kan. tape singkong, tape apa ketan gitu, kenapa tidak diharamkan gitu kan, jadi nah, kan sementara ini kan kita tahu bahwa itu tidak ada fatwa tentang itu tentang haram keharaman tape itu ya meskipun eh, apa kita tahu bahwa dia memang ngadum oh. kita apa hari itu itu kan saya ketika itu bingung gimana cara jawabnya kita saya katakan bahwa allah alam ya sejauh ini memang saya belum dapat sebuah fatwa yang mengharamkan makanan itu itu Nah kalau kemudian disebut bahwa itu memang mengandung alkohol dan sebagainya itu just bapak-bapak lah yang harus mengajukan itu Saya bilang gitu, saya tidak bisa menjawab itu Saya bilang gitu Nah ternyata bagi banyak orang itu mengesankan jawaban seperti itu ya Tidak soal tahu gitu tidak soal tahu Sehingga pada akhirnya kemudian ketika perpisahan gitu Meskipun hanya seminggu saya menghadapi mereka ternyata itu yang kemudian menjadi menjadi kesan mereka itu kan. saya punya kesan bahwa Ustaz ini tidak sok tahu gitu kan ketika sesuatu yang tidak diketahuinya dengan elegan mengatakan mohon maaf saya tidak tahu itu kan. nah, jadi apa ternyata bagi, bagi banyak orang itu mengatakan tidak tahu itu tidak membuat kita kemudian turun harga diri gitu kan. nah jadi kita lebih baik jujur, ya lebih baik jujur, dan itulah yang kemudian menjadi kebiasaan ulama-ulama kita. Betapa ulama-ulama kita ketika mereka tidak tahu tentang satu persoalan, Yang mereka lebih banyak lebih baik mengatakan tidak tahu ketimbang harus mengatakan atau memberikan jawaban yang ya, tidak memiliki dasarnya, gituan. Nah, ada hal-hal yang di dalam agama kita juga memang tidak bisa kemudian dijawab, gituan, tidak bisa dijawab. Ya. Karena itu maka epistemologi kita jelas, ya. Persoalan-persoalan yang bersifat gaib itu masuk kategori sam'iyyah. Sesuatu yang akan kita tahu kalau kita mendengar gitu, ada ayat atau ada hadis, ya. Ada ayat yang mengatakan itu, ada hadis sahih yang mengatakan itu, kita bisa mengatakan itu. Tidak ada memang tidak bisa kita jawab, tidak bisa kita ketahui gitu. Nah, jadi <coughs> jelas gitu landasan epistemologi di dalam Islam itu jelas, ada wilayah-wilayah yang bisa diketahui oleh akal, ya. Akal bisa tahu atau akal tidak tahu atau belum tahu tentang itu, tetapi wilayahnya memang akal itu bisa mengetahuinya. Ada wilayah-wilayah di mana akal sama sekali tidak mungkin tahu. Kecuali kalau ia mendapatkan literatur, rujukan ya dari Nas Al-Quran dan Sunnah Ada Nas Al-Quran dan Sunnah yang berbicara itu kita bisa tahu Tidak ada, kita tidak akan pernah tahu untuk selama-lamanya kita Persoalan-persoalan yang kemudian tidak ada landasannya itulah Maka kita harus berhenti, ya tidak boleh mengatakan apapun Karena itu di dalam pembahasan akhidah itu dibahas Apakah kita boleh mengatakan bahwa orang yang soleh itu pasti dia masuk sorga Tidak boleh ya, ada orang yang kemudian kelihatan sangat soleh itu apakah dengan pasti bisa kita mengatakan dia pasti penghuni sorga Tidak bisa karena kita tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi antar dirinya dengan Allah kita bisa mengatakan secara dohir ya kita berharap besar bahwa dia adalah penghuni sorga tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa dia adalah pasti penghuni sorga ya sama juga ada orang jahat sekali tetapi apakah pasti dia akan menjadi penghuni neraka tidak bisa karena bisa jadi sesungguhnya dia memiliki sesuatu hal di dalam hatinya yang kita tidak tahu ya kemudian membuat Allah mengampuni dosanya itu sehingga dia tidak menjadi penghuni api neraka. Nah, jadi itu di dalam Islam, ya. Karena itu maka kita tidak bisa mengatakan sesuatu tanpa ada dasar gitu. Nah, orang Yahudi dulu mengatakan hal-hal yang bersifat dzanni, ya, di dalam bidang akidah. Praduga atau bahkan semuanya bukan praduga tetapi amani amani itu adalah angan-angan sesuatu yang mereka inginkan ya Mereka kemudian memastikan itu terjadi dengan dirinya walaiazubillah kita nah jadi itu itu yang kemudian menjadi makna dari eh, apa penggalan pertama dari ayat ini wakual al-hafidh ya Hai oh, pemaan maaf ya tadi Amta kuluna ala Allahi mahala tab'alun ta'lamun itu Nah, am di sini adalah menjadi e, jawaban, ya, bahwa yang terjadi adalah tidak ada perjanjian antara mereka dengan Allah itu yang membuat mereka akan masuk ke dalam neraka hanya 40 hari itu, ya. Sehingga yang terjadi adalah apa yang mereka katakan itu semata-mata karena mereka sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak punya atau tidak berlandaskan pada ilmu. Wa al hafidh Abu Bakar bin Mardawi rahimahullahu an Abi Hurairah ya al hafidh Abu Bakar bin Mardawi meriwayatkan dari Abu Hurairah qala ya, Abu Hurairah mengatakan lama futihat Khaybar ketika Khaybar itu dibebaskan uhdiyat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatun fiha sammun ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah ya, apa kambing Ya, kambing guling ya itu kemudian di dalamnya dikasih racun ya, ya bahasa kita adalah mungkin si Anida gitu <laughs> bukan Neng Anida Pakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul kemudian bersabda ijma'uli mankana minal Yahudi ha hahuda kumpulkanlah ya orang-orang uh, Yahudi yang ada di sini faqal lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu kemudian mengatakan kepada mereka man abukum siapa bapak kalian qalu fulanun mereka mengatakan fulan qala nabi sallallahu alaihi wasallam kadzabtum kalian bohong bal abukum fulanun sesungguhnya bapak kalian adalah fulan faqalu sadaqta wa bararta ya engkau benar, tepat. Ya, semua kau adalah Kemudian Nabi berkata kepada mereka, Hal antum sawadekia ansyain insaatukum anhu. Apakah kalian akan benar menjawab jujur, ya, tentang sesuatu jika aku tanyakan itu kepada kalian? Kalau mereka mengatakan naam yaabul qasim, betul, yaabul qasim. Wa in kalabna ka, arobnah, arob Kasih Jika kami menjawab dengan bohong, engkau pasti tahu kebohongan kami. Kamarof fi abina, sebagaimana engkau ketahui itu tentang Bapak kami. Pakola ya, lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, bertanya kepada mereka, man ahlul ner, ya, siapa penghuni neraka itu? Fakalu mereka menjawab Nakunufiha yasiron. Ya. Penghuni surga itu berasal dari golongan kami dalam jumlah yang sedikit sekali. Itu <laughs> yasiron sedikit. Sematahlufunafiah. Ya. Kemudian kalian mengikuti kami memasuki api neraka itu. Fakwalallahuum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallam bersabda ikhsau Diamlah kalian. Wallahi la nahluvukum fiha abada. Demi Allah kami tidak akan mengikuti kalian di dalam neraka itu selama-lamanya. Semakalahum Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, Halan kum saudekia anshain insal tukum anhu. Apakah kalian akan menjawab jujur tentang sesuatu yang aku akan tanyakan kepada kalian tentangnya? Kalau mereka menjawab naam ya, belkasim ya. Kala hal jantung pihadi saati suman, apakah kalian telah apa menjadikan di dalam atau telah apa telah meracuni ya apa kambing ini fakolun ham mereka mengatakan iya. Kala paham halakum anda zalik apa yang telah membuat kalian melakukan itu fakolu mereka mengatakan aradna kami ingin ta, kami bermaksud in kuntakadziban kalau engkau itu bohong an nastarih ya kami akan terbebas dari kebohongan engkau itu wa in kunta nabiyan lam yadhurruk jika engkau benar seorang nabi maka racun itu tidak akan mencederai engkau tidak akan mencelakakan engkau war wahul imam Ahmad ya wal bukhari wal nasa'i binahwihi Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i seperti redaksi di atas tadi itu. Nah, jadi khwatifillah, hadis ini menceritakan tentang satu kisah di mana ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dihadiahkan atau dihadiahi diberikan hadiah ya, sebuah seekor kambing guling yang kemudian sudah diracun. Ya rasulullah saw sempat makan dan kemudian pengaruh dari racun itu meskipun itu segera dikeluarkan kembali tetapi itu terus terasa di dalam diri rasulullah saw ya. jadi eh, apa pengaruhnya sangat besar itu eh, dan eh, apa eh, belakangan ini kan ada ada apa ada kejadian orang yang apa, makan ikan apa ikan buntal ya ikan makan buntal apa direkam gitu kan ternyata hanya dalam hitungan menit atau hitungan detik gitu kan itu langsung meninggal dunia gitu ternyata katanya racun yang ada di dalam ikan itu itu lebih dahsyat daripada sianida katanya gitu karena itu maka dalam waktu yang sangat cepat itu langsung meninggal dunia gitu Nah, e, jadi racun itu yang kemudian meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak e, apa memakannya sampai dalam apa dalam arti menelannya ya tetapi racun itu terus berbekas di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini e, dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Jadi setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi e, wasallam mengumpulkan mereka dan bertanya ya, bertanya tentang bapa mereka mereka kemudian menjawab tetapi mereka berbohong dengan uh, jawabannya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tahu tentang siapa yang menjadi leluhur mereka itu ya kemudian uh, Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam bertanya tentang yang paling penting di sini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang uh, apa siapa penghuni neraka itu ya mereka kemudian menjawab bahwa penghuni neraka itu itu berasal dari golongan kami orang-orang Yahudi tetapi dalam jumlah yang sedikit. Ya. Siapa yang paling besar? Yang paling besar adalah nanti umat kalian itu yang akan mengikuti kami. Jadi dalam neraka itu. Nah ini adalah mengatakan sesuatu yang tanpa dasar itu. Gitu. Nah, jadi adil rahimahumullah, betapa sering kemudian Agama atau sekte-sekte yang menyimpang itu mempropagandakan tentang surga dan tentang neraka itu menjadi bagian dari propaganda-propaganda mereka. Ada agama yang hanya berbicara tentang surga saja, tidak pernah berbicara tentang neraka. Gitu. Jadi dianggap bahwa seluruh orang yang pernah misalnya dibaptis itu akan masuk ke dalam surga, ya. apapun ya, yang dilakukannya. Karena itu maka ya ketika melakukan satu dosa itu dengan mudah ya membebaskan dosanya itu itu saya pernah memasuki sebuah apa pernah pernah diajak gitu kan memasuki sebuah gereja besar itu Santa Maria Mario Dore itu saya ingin tahu ini kan ada ada ruangan-ruangan indulgensi itu <tuh> penebusan dosa di situ pendeta duduk di atas gitu saya nunggu gitu kan ingin tahu gitu yang apa kemudian ada orang datang kemudian dia melutut gitu kan dan dia melutut di lantai gitu kan dan kemudian dia berbicara gitu jadi dia berbicara dengan pendeta ya ke atas dan pendeta jelas karena duduk di atas ya bahwa wow. oh, ternyata orang sedang taubat itu begitu gitu kan itu dengan mudah ya Kenapa? Karena dasar propagandanya adalah surga saja, tidak ada neraka. Seolah-olah mereka tidak akan masuk ke, tidak ada kan, tidak ada yang masuk ke dalam neraka gitu Nah, jadi itu adalah propaganda-propaganda yang kemudian apa keberagaman itu bisa dijalani dengan eh, apa sangat enteng gitu kan. Apakah benar sorga dan neraka itu itu kemudian bisa didapat dengan sedemikian mudah ya Di dalam Islam itu kita diajarkan bahwa orang yang berdosa ya, dalam keadaan kufur ketika dia masuk Islam maka dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya itu diberikan kepastian bahwa dosa itu akan dihapuskan ya tetapi dosa-dosa yang kemudian bagi orang yang sudah Islam sendiri itu ketika berbicara tentang dosa ya maka pengampunan itu adalah harapan tidak kepastian gitu kan tidak kepastian ya kenapa itu karena ketika non Muslim kemudian dia masuk Islam tetapi tidak ada kepastian bahwa dosa yang pernah diperbuatnya itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak akan masuk Islam ngapain dia masuk Islam masuk Islam juga belum tentu dosa saya diampuni gitu nah di situ diberikan kepastian tetapi bagi orang yang sudah masuk Islam ya maka Hai tarbiyahnya adalah supaya itu antara rasa apa kau dan roja itu seimbang karena itu maka pengampunan itu diberikan atau disampaikan di dalam bentuk harapan ya harapan nah jadi karena itu maka seorang muslim ya itu antara kaub dan roja harapan dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala tetapi juga pada waktu yang sama punya rasa takut seandainya Allah tidak mengampuni dosanya itu sehingga pada akhirnya ya, dia tidak akan menyepelekan satu perbuatan dosa karena khawatir Allah tidak berkenan untuk mengampuninya, tetapi juga ketika sudah melakukan dosa dia tidak punya ha apa tidak putus asa tidak frustrasi ya dengan dosa yang pernah diperbuatnya karena ada harapan di mana Allah subhanahu wataalla akan mengampuninya. Jadi itu di dalam Islam tidak kemudian setiap dosa itu pasti akan diampuni oleh Allah subhanahu wataalla. Inilah pola keberagamaan yang diajarkan di dalam Islam ya karena persoalan tentang sorga dan tentang neraka ini adalah persoalan paling dasar yang akan menentukan seseorang itu akan beramal soleh atau tidak Hai ya. orang akan beramal soleh ketika takut terhadap neraka ketika ingin masuk ke dalam sorga ketika harapan sorga dan neraka itu itu tidak menjadi dasar maka pasti dia akan berbuat permisif, ya persis seperti apa yang pernah ditulis oleh Wilduran di dalam kisah peradaban tentang masyarakat Eropa abad abad kebangkitan ya ketika mereka secara moralitas itu broknya luar biasa ternyata rahasianya adalah satu karena mereka mengatakan jika sorga dan neraka itu tidak ada mari kita nikmati hidup ini ternyata itu mari kita nikmati hidup ini kalau setiap orang kemudian dipastikan itu akan masuk sorga apapun yang diperbuatnya dia tidak akan peduli orang pada akhirnya juga dia akan masuk dalam sorga itu maka apapun juga bisa diperbuatnya nah jadi ya sorga dan neraka itu menjadi dasar dari ya, pembentukan perilaku manusia itulah mengapa kemudian agama itu adalah hari pembalasan ya tidak beragama kalau orang tidak menghayati tentang hari pembalasan itu tentang sorga dan tentang neraka itu karena itu maka tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa persoalan tentang sorga dan neraka itu adalah persoalan tentang hal yang sangat remeh-temeh ya itu tidak bisa justru itulah dasar dari keberagamaan seseorang kita nah <tuh> jadi khawatir lah ya uh, apa yang paling utama dari apa di dalam ayat ini adalah kita jangan sampai mengatakan sesuatu yang tidak memiliki dasar sama sekali, tidak ada rujukannya itu, khususnya di dalam bidang aqidah keyakinan. Ya, benar-benar keyakinan itu harus dibangun di atas dalil yang kokoh. Itu, apakah persoalan yang doni, yang dugaan-dugaan itu tidak berarti sama sekali? Ya, di dalam bab kehidupan. Ya hidup itu dibangun di atas dugaan-dugaan itu, ya. Dan itu sah orang mengikuti dugaan, ya. Eh, satu contoh misalnya kita memasuki satu kotak, ya. Kadang misalnya, masyaAllah. Masya <laughs> kita misalnya apa? Eh, apa masuk satu kota gituan masuk hotel hotel e, tidak ada tanda-tanda e, arah keberat kemana misalnya padahal kita harus melaksanakan satu e, apa e, kewajiban menunaikan sholat ya. kemana kita akan menghadap padahal waktu sudah hampir habis nih tidak mungkin lagi kita bertanya atau mencari orang yang tahu gituan ya kita menduga di situ ke arah mana yang kita duga ke arah situlah kita wajib untuk melaksanakan nah ini satu contoh bahwa doni hal yang sifatnya dugaan bisa itu kemudian diikuti tetapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak ada kaitannya dengan persoalan persoalan aqidah atau keyakinan nah jadi uh, itulah yang kemudian penggalan terakhir dari hadis ini adalah di mana Rasulullah saw ya bertanya tentang mengapa sebab nah, dari mana apa mereka itu meracuni uh, kambingnya itu itu disebabkan karena mereka menjawab ya eh, adalah ingin tahu apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar dalam pengakuannya sebagai Nabi atau eh, tidak benar. Ya. Kalau tidak benar ya maka mereka akan terbebas dari kejahatan kejahatannya. Kalau benar maka racun itu tidak akan mencelakakannya. Gitu. Nah tentu saja ini adalah satu apologi karena sesungguhnya mereka tahu kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahkan lebih tahu kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi ketimbang pengetahuan mereka tentang anak-anak mereka sendiri. Jadi ini adalah satu kebohongan juga gitu kan. apa yang mereka katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intinya adalah mereka ingin mencelakakan Rasulullah sallallahu okay. alaihi wasallam. Baik, Itu apa ayat 80 ya. <tuh> ayat 81 Nah, man kasaba sayi'atan wa hatat biqati'ati faulaika ashabun narum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus solihati ashabul jannatihim biha khalidun. Yaqulu ta'ala Allah berfirman, "Laisa al-amru kama tamannaitum wa la Ya. Persoalannya adalah yang benar itu tidak seperti yang diangan-angankan oleh kalian atau yang diinginkan oleh kalian. Balil amru tetapi masalahnya adalah annaw man 'amila siapa yang melakukan satu dosa keburukan wa ahathat bi khati'atuhu. Kemudian dosanya itu menjadi dominan. Wa huwa man wafa yaumil qiyamati wa lahu hasana, yaitu orang yang diberikan balasan pada hari kiamat, di mana dia tidak memiliki kebaikan, amali bahkan seluruh dosanya adalah keburukan, seluruh perbuatannya adalah merupakan dosa, bahasa min ahlinna, ini adalah ahli neraka. Ya, waladhina amanu aminus salihan, Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh Ayy amanu billahi wa rasulihi Beriman kepada Allah dan Rasulnya Wa amilus salihat Dan mereka beramal soleh Minal amali al muafiqlis syari'ah Yaitu amal-amal yang sesuai dengan syariat, ah. Tahum min ahlil jannah Mereka itu adalah bagian dari penghuni sorga Wahadhal maqamu syabiyuhun biqawli ta'ala Maqam ini menyerupai permana Allah ta'ala Laisa bi'amaniyikum wala amani ahli alkitab ya, persoalannya adalah tidak seperti yang diangan-angankan oleh kalian tidak juga seperti angan-angan ahli kitab man ya'mal suan siapa yang melakukan keburukan maka dia akan dibalas dengannya atau akan diberikan balasan wala yajid lahu dan dia tidak akan mendapatkan selain Allah Subhanahu wa taala pelindung dan juga pemberi pertolongan. Wama yamal minas solihatimin zakarin al unta wahwa mu'minin. Dan siapa yang melakukan atau mengerjakan amal soleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, faula ikat hurun al jannah ta walayudlamuna Mereka itu akan masuk dalam sorga dan tidak didolimi sedikit pun. Wa Abu Hurairah wa Bu'ail 'Ata wal Hasan Abu Hurairah Bu'ail 'Ata dan Al Hasan mengatakan wa bi khati'atuhu ya qala bi syirkuhu artinya adalah uh, dijatuhkan uh, dengan kesyirikannya wa qala Al 'Amas Al Abi Razin 'an ar bin Khatim wa bi khati'atuhu Qala alladhi yamutu ala khatayahi min qabli an yatu. Artinya adalah orang yang mati dalam keadaan dia berdosa sebelum dia bertaubat. Wa an-Sadi wa Abu Ruzain wa nahwi nahwahu. Demikian juga dikatakan oleh Sadi dan Abu Rozin seperti pandangan di atas. Wa qala Abu Aliyah wa Mujahid wa Al-Hasan anhuma, ya wa qatadah war rabbi bin Anas wa hatat bi wa khatat bi khati'atuhu al-mujiba al-kabira itu dosa besar wa qulu hadhil aqwal mutaqaribah fil semua pendapat ini memiliki makna yang mirip ya. artinya qatifillah ya bahwa sorga dan neraka itu ada kaidahnya apa kaidahnya adalah Sorga akan didapat oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Itu kaidahnya. Iman, amal soleh. Tidak ada iman, tidak ada amal soleh pasti neraka. Ada, ada, ada iman, tidak ada amal soleh. Nah, ini antara antaran neraka dan sorga. Ya, itu kaidahnya. Ya, jadi pasti ada iman, ada amal soleh, itu pasti. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk ke dalam surga. Tidak ada amal, tidak ada amal soleh, itu pasti ya dia akan masuk ke dalam neraka. Orang yang punya iman, dia melakukan dosa sebanyak apapun dosa yang dilakukannya, pakamruhu ilallah urusannya dengan Allah ya. Jika Allah berkenan maka Allah akan mengampuninya. Tidak berkenan Allah ya akan menyiksanya karena itu maka orang yang beriman dan melakukan dosa maka dia akan masuk ke dalam neraka jika tidak berkenan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selanjutnya dia akan masuk ke dalam surga dan dia akan kekal selama-lamanya di dalam surga ya jadi eh, apa eh, dalam satu riwayat Rasulullah Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, tahukah kalian Siapa orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling akhir masuk ke dalam surga? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dia adalah seorang yang keluar dari api neraka Haswan. Itu sudah apa? renghek ya tutung gitu apa gosong gitu Dan dia keluar dari neraka dengan keadaan merangkak. Kemudian dia ditumbuhkan ya apa uh, badannya itu otot-ototnya itu ya sebagaimana satu biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai ya sedemikian jelas keluarnya itu gitu kan. dan kemudian oleh Allah subhanahuwata'ala dia disuruh untuk masuk ke dalam surga surga itu transparan dari dalam melihat keluar dari luar melihat ke dalam dia kemudian melihat surga ya dan kemudian dia mengatakan ya rabbi raaitu hamala ah. ya saya sudah melihat surga itu dan surga itu sudah penuh semuanya itu tidak ada lagi ruang di dalam surga ya. Allah kemudian menyebutkan udkhul falaka mithlu ashrati amsalim malikin af masuk kamu ke dalam surga kamu di dalam surga akan mendapatkan sepuluh kali lipat kerajaan di bumi ini bayangkan ini jadi orang yang terakhir masuk ke dalam surga yang dia sangka bahwa sorga itu sudah penuh ternyata jatah orang yang paling akhir masuk ke dalam sorga itu adalah dia memiliki lahan di dalam sorga atau sorganya itu adalah sepuluh kali lipat dari kerajaan di bumi kira-kira berapa itu Itu, <tuh> ya. kalau misalnya kita menghitung yang paling kecil itu kan yang paling kecil katakanlah patikan ya patikan itu cuma berapa Perhatikan itu hanya 73 hektar saja <tuh> kali 10 730 hektar siapa yang punya <tuh> 730 hektar gitu nah ini yang terakhir masuk ke dalam surda. nah jadi khawatir Allah ya, karena itu maka orang yang punya iman ya tidak punya amal sholayh ya, amruhu illallah urusannya adalah dengan Allah kalau dia diampuni ya itu akan masuk ke dalam sorga tanpa siksa neraka tidak berkenan diampuni maka dia akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu untuk selanjutnya dia akan masuk ke dalam sorga dan mendapat kenikmatan di dalam sorga seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi gitu itulah yang kemudian membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan sampai tertawa ketika apa menceritakan tentang hadis tadi itu ya nah <tuh> karena itu maka ya Perkara sorga dan perkara neraka itu, itu bukan sebuah angan-angan, bukan sebuah pengakuan. Karena kita sekali lagi tidak bisa menentukan sorga atau menentukan neraka ya terhadap seseorang. Ya, karena itu kebohongan, ya, kemudian orang mengatakan, aku lihat sorga, aku dapatkan dia. Ada Bunda Teresa, ada satu demi satu disebut, ya. Ini kan satu contoh gitu kan adalah duplikasi dari kata-kata orang Yahudi dahulu bahwa ketika mereka mengatakan atau memastikan siapa yang akan masuk ke dalam sorga dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka itu ya. Jadi tidak seperti itu dan itu kemudian banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang itu ya. Intinya adalah masuk dalam kategori tadi itu. Nah, yang terakhir adalah muhaqiratuz dzunubi idzstama'na yuhlikna. Dosa-dosa kecil jika itu terakumulasi itu juga akan menjadi dosa yang besar yang akan mencelakakan. Wa yadhkaruha huna wa yudzkaruha huna al-haditsu alladhi rawahu al-Imam Ahmad, al-Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diceritakan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyakum wa muhaqqaratiz dzunubi hati-hati dengan dosa-dosa yang disepelekan artinya adalah dosa-dosa yang dianggap ah enggak apa-apa itu mah dosa kecil aja gitu <tik> fa innahunna 'alar rajuli karena dosa-dosa yang diremehkan itu kalau dia apa berkumpul dalam seseorang hatta yuhliknahu maka dia akan menghancurkannya Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi sallam bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi sallam bersabda atau dzarabalahum mathalan memberikan perumpamaan kepada mereka kama sali qaumin seperti perumpamaannya adalah seperti sebuah kaum nazalu bi ardhi mereka kemudian menempati sebuah tanah yang kosong fa hadarasa ni'ul Kemudian datang ya tukang dari kaum itu atau tukang-tukang dari kaum itu, pajahalder rojulu, yamtoliku, pajeji ubilauudi. Seseorang kemudian dia pergi dan pulang dengan membawa apa sebuah apa kayu ya, membawa kayu. Wahro dulu yaji ubil yang lain kemudian datang membawa kayu. Hatta jamau sawadon sehingga terkumpul kayu dalam jumlah yang sangat banyak. Wajahunaron kemudian mereka menyalakan api. Wondejuma kota fufihah maka kemudian terbakarlah semua yang telah mereka apa tumpahkan atau kumpulkan di tempat itu. Wa Muhammad bin Ishaq ibn Abbas wallazina amanu wa amilushalihati ulaika ashabul jannati fihha khalidun Orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya Aiman amana orang yang beriman terhadap apa yang kalian kufuri wa amila dan melakukan apa yang kalian tinggalkan di dalam agamanya falhumul jannati khalidina fiha maka bagi mereka adalah surga dan mereka kekal di dalamnya yukhbiruhum anna thawaba bil khairi wa sharri muqimun ala ahlihi abadan lan qita'alahu Allah menceritakan bahawa pahala dengan kebaikan demikian juga balasan dengan keburukan ya bagi orang pahala dengan kebaikan bagi orang mukmin dan balasan dengan keburukan bagi orang yang kafir muqimun itu akan tetap ya tetap bagi para penghuninya untuk selama-lamanya dan tidak ada uh, apa akhirnya, tidak ada ujungnya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini menceritakan sebuah uh, apa uh, dosa yang kecil itu diremehkan. Ya. Seringkali ah ini mah kan masuknya kategori dosa kecil gitu. Nah, ingat bahwa ketika yang kecil itu terakumulasi, ya akan juga banyak karena itu maka dulu ketika apa masa-masa apa masa-masa SMP SMA gitu ketika sering di dalam dai apa buku-buku dia itu diceritakan seringkali kemudian kita menulis gitu desa kecil kalau dibiasakan akan menjadi dosa besar gitu itu sebenarnya benar gitu kan ya karena kalau dosa sakit kecil kalau tiga kemudian kita akumulasi karena biasa kemudian dilakukan tidak pernah diistiqfarik itu akan kemudian terakumulasi menjadi dosa besar ya kalau dosa besar itu adalah muhlikat maka dosa kecil yang dibiasakan juga akan menjadi muhlikat itu intinya itu karena itu maka hadirin rahimakulullah ya, di dalam hal ini maka uh, setiap kita bisa kena fitnah ya fitnah dalam anggapan atau dalam menganggap bahwa apa yang kita perbuat hanyalah pekerjaan yang ya kategorinya adalah dosa yang kecil kemudian kita merasa ya bahwa ia ya, tidak akan apa mendapatkan siksa besar dari Allah Subhanahu Wataala menganggap bahwa dosa seperti itu itu bisa hapus karena amal-amal soleh yang kita kerjakan ya tetapi ketika itu terus dilakukan maka dosa itu akan semakin besar sementara kemampuan kita untuk melakukan amal soleh juga ya terbatas maka dosa itu akan lebih banyak mengungguli daripada dosa atau daripada amal-amal soleh yang mungkin bisa menghapusnya karena itu maka amal-amal soleh sudah habis yang tersisa adalah dosa-dosa yang disepelekan itu. Karena itu maka hadirin rahimahumullah ya, Nabi SAW mengingatkan kita Bahawa dosa-dosa yang seringkali disepelekan Itu <tuh> jika terakumulasi Dalam waktu yang panjang Terus menerus dilakukan Maka dia akan menjadi dosa besar Dan akan mencelakakan kita wal ya, Nabi SAW kemudian memberikan perumpamaan ya. Perumpamaannya adalah Andaikan misalnya orang itu menempati sebuah ruang yang kosong. satu demi satu kemudian orang itu mengambil kayu bakar, ya. Ngambil kayu bakar. Tapi terus kayu bakar itu dikumpulkan di situ. Lama-kelamaan akan terkumpul juga, ya. Betul bahwa satu kayu bakar ketika dia terbakar, maka efeknya hanya kecil. Tetapi ketika kayu bakar itu sudah terkumpul dalam, dalam jumlah yang sangat besar, kemudian dia dibakar, maka benar-benar efeknya adalah pembakaran yang sangat besar. Itu, itulah juga seperti dosa-dosa yang kita kerjakan. Meskipun kecil, tetapi ketika terus dilakukan, maka ia akan terkumpul dalam jumlah yang sangat besar, dan karena itu maka ketika dibakar, dia juga benar-benar akan mencelakakan luar biasa. Nah hadir rohema kumullah. Terakhir dalam pembahasan ayat ini adalah betapa bahwa sorga dan neraka, ya, sorga dan neraka itu, ya, itu akan kholidina, ya, kekal. Khalidina dengan abadan itu sama. Ya. Jadi, karena itu maka kecenderungan orang mengatakan bahwa kalau orang masuk neraka itu tidak akan kekal, karena di dalam surat al-bajina tidak ada kata-kata abadan. Inaladzina kafaroo mina Muslimin, inaladzina kafaroo minahil Kitab al-Muslimin, fi nari Jahannam khali fiha ulai kahum sharul baria. Tetapi ketika Allah menyebutkan inaladzina aman wa amilus salihati ulai khairul baria, jaza'uhum angda Robim Jannah wa tajri min tatan haru fiha abada. Kemudian mengatakan berarti orang mukmin di dalam surga akan kekal orang kafir dan mereka tidak akan kekal saya bilang khalidina itu kekal gitu yang disebut dengan khulud itu kekal dia tidak akan ada ujungnya ya. karena itu maka albadan ya, di dalam surat itu adalah penegasan tentang kekekalan bagi para penghuni sorgah yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya di dalam dua ayat ini memang tidak ada kata-kata abadan dua-duanya adalah khalidina ya humpihah khalidun humpihah khalidun bagi penghuni uh, neraka dan penghuni sorga dua-duanya memiliki makna yang sama ya. bahwa orang yang kafir masuk ke dalam neraka dia akan kekal di dalamnya orang yang beriman masuk ke dalam sorga dia juga akan kekal di dalamnya itu nah inilah yang kemudian uh, menjadi makna penting dari uh, kedua ayat ini ya efektifillah ya kalau ada hal yang bisa didiskusikan maka silakan sebelum kita akhiri ya di berkaitan dengan akhidah kalau akhidah kita tidak boleh diberdasarkan ya don ya ini kan poti ya poti kalau sebadah tentang -huh. hadis ya ini kan kayak maksud fridol Nah, kemudian pembagian kalau hadis ini yang mutawatir lah ya Pak ini. Heeh. hadis hadis shahih. Ini dalam Oleh karena itu dalam masalah akidah. Kita tidak bisa berdasarkan okay. ini kepada hadis-hadis yang ghal ini berdasarkan ini. Ini seperti apa nih? Ini kan eh, para pemikir itu di antaranya kalau enggak salah itu ya dan juga banyak pemikir lainnya, syir ya, terutama ya. Nah, itu jadinya dalam masalah akidah harus mutawatir kalau dalam uhum. masalah ibadah ya baru pakai yang ahad boleh gitu sama hmm. dia tuh oke okay. ya. betul bahwa apa para ulama berdebat ya, ya. tentang masalah itu hmm. ya uh, alusunan wal jamaah sepakat bahwa hadis ahad yang sahih itu bisa menjadi dalil dalam bidang akidah ya muatazila atau orang yang terpengaruh oleh muatazila akidah itu hanya ditetapkan oleh dalil yang mutawatir yaitu ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang <tuh> mutawatir uh, itu kemudian bisa diselesaikan kalau kita membagi klaster akidah bahwa akidah itu tidak tunggal ada akidah yang masuk ke suludin ada akidah yang masuk usul ahli sunnah wal jamaah. Ada akidah yang masuk bidang furu di dalam akidah. Itu, jadi tidak karena persoalan akidah semuanya usul enggak. gitu kan jadi tiga ini gitu. Di dalam bidang usuluddin, usuluddin itu artinya adalah dasar-dasar agama yang maklum, minat dini, betuluroh, ya sesuatu yang diketahui secara aksiomatik di dalam agama ini. Ya, karena itu maka orang yang menentangnya menjadi kufur, ya. Ini memang harus ditetapkan oleh dalil yang mutawatir. Jadi ketika para ulama berdebat tentang itu, itu adalah sesungguhnya dimaksudkan untuk itu. Ya, dalam persoalan yang masuk kategori usuluddin. Adakah Allah itu, ya? Nah, itu kan orang yang mengatakan tidak ada kufur dia, ya. Allah itu esakkah ia atau berbilang Suludin orang yang mengatakan berbilang kufur gitu kan nah itu yang maksud Suludin ya apakah Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman ya itu adalah suluddin orang yang mengatakan akan ada Nabi setelahnya kufur gitu kan nah itu Suludin dalam bidang-bidang itulah yang kemudian ditetapkan oleh dalil yang mutawatir kenapa harus dalil yang mutawatir karena persoalan iman gitu kan Nah, iman kufur itu tidak bisa ditetapkan oleh dalil yang toni. Karena iman kufur gitu kan, iman ta kufur. Nah, jadi ya, kita sepakat kalau dalam bidang usuluddin emang mutawatir gitu kan, harus mutawatir, tidak bisa yang ahad. Nah, ada persoalan yang kedua. Adalah persoalan usul ahli sunnah wal jamaah Prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah Prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah ini adalah Persoalan-persoalan yang diper, bisa diperdebatkan ya Tetapi orang yang berbeda pendapat tentang itu Dia tetap dikategorikan sebagai muslim Tetapi di luar ahli sunnah wal jamaah Karena itu masuk kategorinya adalah kategori sesat Beda antara kufur dengan sesat beda tidak setiap sesat itu kufur kalau kufur pasti sesat gitu, kan gitu jadi apa ada yang lebih besar ada yang lebih kecil ya jadi kalau orang sesat belum tentu kufur karena yang sesat itu boleh jadi dia masih kategori sebagai muslim ya dia disebut sesat karena tidak menganut satu pemahaman seperti yang dipahami oleh rasul dan para sahabat. Ya, seperti rasul dan para sahabat. Karena itu maka di dalam bidang inilah gitu kan Mu'tazilah itu tidak masuk kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu ditolaknya. Ya, seperti misalnya apa? Seperti misalnya tentang apa tentang uh, apa adanya siksa dan uh, nikmat kubur misalnya siksa dan nikmat kubur itu ada dalilnya ada Al-Qur'an yang berbicara tentang itu tetapi Al-Qur'an yang mutawatir dari sisi kedudukannya ya itu dalam hal ini itu mengandung makna yang dzanni karena itu maka tidak setiap nas yang mutawatir itu kemudian khotni juga dalam dilalahnya karena itu maka yang khotni itu itu ada khotni ulburud khotni dilalah kedudukannya itu pasti tidak mungkin salah dilalahnya juga pasti nah itu tadi yang usuludin usuludin itu harus pasti kedudukannya sebagai mutawatir dan maknanya juga tidak memungkinkan makna ganda hanya makna tunggal nah dalam hal ini ya tentang nikmat dan siksa kubur itu nasnya itu ayatnya itu jelas kotniyud lurud tetapi maknanya dilalahnya itu donni karena donni wilayahnya maka tidak menjadi usuludin bukankah ada hadis-hadis yang kotniyud dilalah menceritakan tentang itu? iya tetapi hadis-hadis itu meskipun kotniyud dilalah itu donniyud lurud gitu. Jadi memang seolah-olah rumit gitu kan, tapi mesti mah sebenarnya tidak rumit. Karena nas itu ada dua dilihat dari dua Dari wurud keberadaannya, dari dilalahnya makna, gitu kan. Yang Ustuluddin itu harus qot'i ul Ya, pasti benar dalam, apa sih soheh dalam? Apanya? Di dalam keberadaannya, gitu kan, statusnya dan pasti di dalam maknanya itu dua salah satunya itu doni tidak bisa menjadi dasar bagi usuludin karena itu maka meskipun tentang nikmat dan siksa kubur itu ada ayatnya, banyak sekali hadisnya, tetapi kemudian para ulama menyebutnya ini tidak masuk kategori usuludin, tetapi masuk kategori ahli sunnah usul ahli sunnah wal jamaah Ya, karena itu hampir gitu, hampir sebenarnya sangat kuat gitu, tapi memang tidak sampai pada kotiul wurud dan kotiul dilalah itu. Nah, inilah prinsip alusinah wal jamaah. Karena itu maka muktasirlah menolak adanya eh, nikmat dan siksa kubur. Apa ketika mereka menolak adanya siksa eh, nikmat dan siksa kubur itu menjadi kafir? Tidak, tidak. Tetapi memang sesat gitu, alul dolalah di situ gitu. Nah jadi itu bagiannya ya karena itu maka persoalan-persoalan atau hadis-hadis yang tonni ini bisa masuk kategori dalil bagi e, apa bidang akidah, tetapi wilayahnya wilayah itu gitu kan nah ada wilayah ketiga yaitu adalah khilafiyat far'iyyah furuk di dalam bidang akidah. para sahabat saja terkadang berbeda pendapat dalam satu hal terkait dengan akhidah gitu kan. itu itu ap apakah yang dilihat oleh Rasul di Sidratul Muntah itu adalah Allah zatnya atau nur gitu itu kan perbedaan akidah bukan perbedaan fikih siapa yang mengatakan bahwa yang dilihat oleh Rasul di Sidratul Muntaha itu persoalan fikih tidak ada itu persoalan akidah tetapi Ibn Abbas dengan Aisyah berbeda pendapat dalam hal itu Ibn Abbas mengatakan zat Allah gitu kan? Aisyah mengatakan siapa bilang dia adalah nur cahaya ini kan berdebat gitu kan Siapa halusonah di kalaa diantara apa diantara ibnu Abbas dengan Aisyah itu kan tidak bisa kemudian mengatakan begitu dua-duanya adalah sahabat utama Rasulullah saw atau para sahabat itu. Kan. Nah jadi itu adalah masuk kategori apa? Masuk kategori furu dan karena itu betapa banyak sesungguhnya persoalan akidah yang masuk kategori furu itu, ya e persoalan ta'wil sesungguhnya adalah persoalan furu, ya dua-duanya itu bisa dipakai ta'wil dan ta'fir itu adalah dua pendekatan yang sah itu kan. tentang persoalan apakah jumlah dua sifat yang 20 itu nah itu itu juga masalah buruk gitu kan nah, itu sehingga banyak persoalan yang uh, apa sesungguhnya tidak mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah wal jamaah karena itu saya punya satu makalah apa-apa uh, apa bagi saya itu adalah penting adalah tentang three in one ahlu sunnah wal jamaah gitu kan. Ya, karena halusan awal jamaah itu eh, ternyata tidak tunggal, itu eh, meskipun eh, apa eh, meskipun tiga, ya tetapi sungguhnya mereka hakikatnya adalah satu karena eh, perbedaan di antara ketiga kelompok itu adalah kilap-lafti, perbedaan yang sifatnya redaksional saja, itu eh, terkait dengan apa persoalan tuh ini, ini persoalan yang memang uh, apa, uh, cukup akademis karena memang dibicarakan oleh kalangan tertentu tidak uh, lazim di, di apa disampaikan oleh masyarakat umum tetapi uh, apa, uh, masalahnya memang di situ gitu kan kita harus lihatnya juga akademis ya uh, apa tidak gebiah uyah gitu kan tidak mengeneralisir karena ketika mengeneralisir itu justru menjadi sulit gitu kan. tetapi ketika kita runtut ini semuanya uh, uh, sangat wajar gitu. Itu, baik, ada lagi? Tidak ada. Baik ya kalau tidak ada kita cukupkan ya kita jasa mulker ya uh, ini apa uh, hujan karena itu uh, mudah-mudahan uh, makjur semuanya ya uh, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wataala ya baik yang hadir yang tidak hadir karena hujanan. Tetapi juga sama mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Jazakumullah ya, khair atas perhatian bapak semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa <tuh>